فرعون لو أدخل المتودئ يده بقسط الغسل عن الحدث أو أولى بقسط مع نية الجنوب أو تثليث وجه المحدث أو بعد الغسلة الأولى إنكسد الاكتصار عليها بلا نية اغتراف ولا قسط أخذ الماء لغرض آخر Sara mustahmal dengan nisbati luar yadihi falahu ayahsila bima fiha baqsa idha. Amal ta'lim ta'lim alifadz wal istiqamah nafah nafah di sana muhammad sallallahu Faulima ni masih dalam pembahasan mak mustahmal. Faulima maka diketahui simbolanya. Faulima maka diketahui Annal isti'mal sesungguhnya air yang menjadi mustakmal layas butuh tidak akan menjadi tetap ilma agilatilma kecuali bersama sedikitnya air. jadi tidak akan dikatakan mustakmal kecuali kalau airnya sedikit. kalau air yang banyak tidak akan tidak akan dikatakan mustakmal. jadi ini pembahasan mak mustakmal jika airnya sedikit. air Waba'da infisalihi anil mahalil musta'mal walau hukman Yaitu juga disaratkan yang dikatakan air itu bisa menjadi musta'amal Waba'da infisalihi setelah terpisahnya anil mahalil musta'amal Daripada tempat yang dibakai, tempat yang dibasuh Walau hukman, walaupun itu secara hukum Air mustakmal dikatakan air yang dipakai untuk bersuci dikatakan mustakmal jika sudah terpisah daripada anggota yang wajib dibasuh. Jadi kalau pak kita basuh wajah, kalau air itu sudah keluar dari batas wajah, baru dikatakan itu air mustakmal. Adapun makmada mal mak mutaradid fil odu semenjak air itu masih mondar mandir di bagian anggota yang wajib dibasuh. Air itu tidak akan dikatakan mustakmal. Kalau airnya mengalir dari atas wajah sampai ke janggut, itu tetap airnya tidak dikatakan mustakmal kecuali sampai terpisah. Jatuh dari wajah sudah dikatakan mustakmal. Walau hukman invisol di sini terpisahnya walau hukman, walaupun secara hukum sebetulnya masih dikatakan dia itu mutasil nyambung. Tidak terpisah Cuman dihukumi munfasil Dihukumi seperti terpisah cuman hukumnya seperti apa? Walau hukman Walaupun secara hukum munfasilnya Terpisahnya Kaan jawazah mankibal mutawaddi Seperti Jawazah mele melebihi Air yang ada di tangannya Mangkibal mutawaddi Pundaknya orang yang wudhu Kalau kita Basuh tangan itu batas tangan yang wajib sampai kedua siku, Cuman sunnahnya sampai pundak Kalau air itu mengalir dari tangan jari-jarinya dialirkan ke bawah terus sampai sikutnya itu belum dikatakan mustakmal Nyambung sampai pundak Sampai pundak masih nyambung Apa ini di atas pundak masih dikatakan mustakmal atau tetap dikatakan e, belum mustakmal mengalir air itu melebihi daripada bundak walaupun dia itu mutasil nyambung tetap dikatakan mustakmal Loh itu kan nyambung katanya kalau sudah terpisah dari anggota baru dikatakan mustakmal ya ini namanya munfasil hukman ini sudah dikatakan munfasil terpisah secara hukum walaupun secara nyatanya itu masih mutasil seandainya airnya dari tangan satu tangan yang kiri dialirkan sampai melewati bundak Jalan sampai ke tangan yang lainnya Ini kan muthasil, nyambung Tidak terpisah sama sekali Berarti cukup itu membasuh tangan yang sebelah kanannya Tidak cukup Kenapa? Kalau sudah melewati pundak Sudah dihukumi munfasil dia Secara hukum, walaupun nyatanya Itu masih muthasil Itu maksudnya Seperti melewati air yang di tangannya Pundaknya orang yang butuh Auruk bahu atau melewati daripada air yang dibasuh di kaki, melewati daripada apa, apa ini? Lututnya. Nanti kalau kita basuh air di kaki, wajibnya kan sampai mata kaki. Sunnahnya kan itulah memanjangkan sampai lutut. Kalau kita masalah basuh air itu mengalir, tidak tidak terpisah sama sekali, mengalir sampai lutut. Melebihi lutut sudah dikatakan munfasil terpisah, walaupun nyatanya masih nyambung, tetap dihukumi munfasil. Ketika melewati lutut dihukumi mustahil. Walaupun secara nyata masih mutasil itu nyambung. nah ini maksudnya. Jadi, apa dikatakan air itu mustahil jika sudah terpisah dari anggotanya, walaupun terpisahnya itu secara hukum. Walaupun kalau di apa nyatanya tidak terpisah, cuma secara hukum itu sudah dikatakan mufasil seperti yang dicontohkan. Wa in adalimahalihi walaupun kembali kepada tempatnya, ini walaupun seandainya air tadi uh, dibasuh dari jari jarinya sampai pundak, dari pundak kembali lagi ke tangannya yang tadi dibasuh. Apa ini cukup untuk menjadikan taslis? Kan disunahkan untuk menigaskan anggota, basuh tangan tiga kali, basuh wajah tiga kali kan sunnah. Apa cukup air yang sudah melewati pundak kembali lagi itu dihukumi air bisa membasuh untuk taslis? Tidak cukup. Kenapa? Kalau sudah melewati pundak itu sudah dihukumi mustakmal. Jika melewati lutut itu air sudah dikatakan mustakmal, walaupun belum jatuh itu air dari anggota dari bara kaki atau tangannya. Awinta galam ini ada in Ini contoh daripada uh, dari maktuf awinta galah itu maktuf kepada Jawaza. Kaan Jawaza kaan intagala Jadi ini secara nyatanya memang sudah terpisah dari tangan dia basuh tangan yang kanan, cuma tangan kirinya di bawahnya. Jadi daripada buang-buang uh, air tangan kanan dibasuh ditadai dengan tangan kiri. Apa bisa tangan kiri ini terangkat? Daripada apa hadasnya Tidak bisa, kenapa? Ketika jatuh dari tangan Tangan yang kanan tadi Sudah dihukumi mustakmal Karena sudah terpisah secara nyata memang nah, Kita contohkan situ Awin tagala atau pindah min yadin li ukrah Dari satu tangan ke tangan yang lain Itu sudah dikatakan mustakmal Naam La yadurru fil muhdithi infisalul ma' Min al-kaffi ila sa'id Katanya ya Tidak dikatakan mustakmal Tidak bahaya maksudnya tidak dikatakan mustakmal Film muhdis Bagi orang yang hadas kecil Infisolulma Terpisahnya air Minalkaf dari telapak Ilas sa'id kepada lengan Lalu Kita masalah Uduk dari tangan Dari tangan telapak tangan ini Air tak langsung mengalir Mutasil tidak nyambung Cuman lompat dari telapak langsung ke lengan Nyiprat biasa ya kan ya nah, Dari telapak ini langsung ke lengan Apa itu dikatakan sudah munfasil Iya memang secara nyata memang munfasil Terpisah Cuman secara hukum itu mutasil Jadi tetap tidak dikatakan mustakmal Kalau ada jam kita pakai jam masalah Seandainya air itu mengalir Kemudian melewati jam di atasnya berarti kan melewati tuh sudah terpisah dari anggotanya. Apa dikatakan mustakmal basuhan ketika apa mengalir di lengan sudah tidak dikatakan mustakmal, tetap dikatakan air itu bisa mensucikan. Walaupun secara nyata itu adalah munfasil terpisah sudah. Naam layaduru ya katanya tidak bahaya tidak dikatakan mustakmal fil muhdis bagi orang yang hadas. Invisolul mak terpisahnya air minal kaf dari telapak ila sa'id ke lengannya. Walafil junub dan tidak dikatakan mustakmal bagi orang yang junub. Invisoluhu minar rosi ilanah wisodri terpisahnya dari kepala ke semisal dada. Mimayakli bufihita goluf daripada sesuatu yang yang biasanya fihi dalam itu maat tagoluf nyibrat. Jadi kalau kita mandi, kalau orang junub, mandi wajib. Ketika masuk kepala, apa dari kepala itu mengalir? Tidak semuanya mengalir melalui leher kemudian ke dadanya, enggak. Kadang-kadang dari kepala langsung ke dada. Nah ini kan sudah terpisah dari kepalanya ke dada. Apa itu dikatakan mustakmal? Padahal itu sudah dikatakan munfasil, terpisah. Dari sini dikatakan tetap tidak bahaya, tidak dikatakan mustahmal, walaupun sudah terpisah. Kenapa? Karena biasa itu. Kalau kita mandi biasanya memang nyiprat dari kepala langsung ke dada, tidak melewati leher. Karena itu tidak dihukumi mustahmal. Baik itu berarti kesimpulan daripada apa ini air dikatakan mustahmal kalau memang air itu sedikit. Dan yang kedua sudah terpisah daripada anggota yang wajib dibasuh. Ya, terpisah tadi dibagi. Ada munfasil, ada mutasil. Ada mutasil hisan wa hukman. Ada munfasil hisan wa hukman. Seperti yang sudah dijelaskan. Far'un. Nah, sekarang ada masalah. Law adhalal mutawati'u yadahu. Seandainya orang yang wudhu. Memasukkan tangannya. Bigos dil gusli. Dengan maksud membasuh anil hadas daripada hadas. Aula bi gustin atau dengan tanpa maksud ba'daniyatil junub setelah niat orang yang junub au taslisi wajhil mahdis atau menigakan wajahnya orang yang hadas Aubakdal koslatil ula inkosodal iktisor aleha atau setelah membasuh basuhan yang pertama jika dia bermaksud al aliktisor meringkas aleha atas itu satu basuhan bila niatil ikhtirof bila niatin ikhtirof dengan tanpa dia niat ikhtirof wala kosoda akdal ma ligoradin akhar. Dan dia tidak bermaksud mengambil air dengan tujuan yang lain Tujuan yang lain itu seperti mengambil air untuk minum Bukan untuk toharoh Soro musta'malan maka air itu dikatakan musta'mal Bin nisbah tiligai riadihi Dikatakan musta'mal dinisbahkan kepada selain tangannya Maksudnya apa? Fahlahu ayyaksil abimafiha bagi idaha untuk tangannya boleh bagi dia Untuk membasuh bimafiha Dengan sesuatu yad Dalam itu yat bagi sa'idaha Daripada sisa lengannya nah, Di sini ada masalah Kalau seandainya ada orang yang wudhu Wudhu di tempat Yang kurang dari dua gulah Sedikit airnya bak, masalahan bak mandi airnya sedikit Nah ini seandainya Dia orang yang junub Sebelum dia niat, setelah dia niat, eh, apa ini? Dia tidak niat ikhtiarof, dia tidak niat mengambil air untuk dibasuh di luar. Kalau pendapat Ibn Hajar, niatul ikhtiarof itu bukan dia mengatakan nawaitul ikhtiarof, tidak. Yang yang penting dia tidak ada maksud untuk mengambil air dibasuh di luar. Itu hakiqatul ikhtiarof sebetulnya, bukan nawaitul ikhtiarof, tidak. Ah, kalau seandainya dia mengambil air setelah niat nawaitul Ngambil air dengan tanpa niat ikhtirof Padahal airnya sedikit Kita mengetahui anggota orang yang junub itu satu Anggota yang wajib dibasuh itu satu Yaitu seluruh anggota badan Ketika dia mengambil air Tangannya ini kan termasuk daripada anggota yang wajib dibasuh Tanpa niat ikhtirof sedangkan airnya banyak Otomatis airnya sedikit otomatis ini tangan terangkat terangkat daripada janabahnya tanpa niat igtiraf berarti air itu akan menjadi mustakmal sisanya tidak boleh dipakai atau orang yang hadas orang yang wudu orang yang wudu basuh wajah basuh wajah jelas dia membasuh wajah tangan kan berarti untuk alat setelah membasuh wajah tiga kali atau kalau dia ingin basuh satu kali kan sunnah tak Kalau dia basuh boleh tiga kali sunnahnya atau satu kali Seandainya dia basuh wajah setelah tiga kali atau satu kali jika dia ingin ikhtisar Tidak melaksanakan sunnah setelah basuh wajah Ketika ingin memasukkan tangan ini untuk membasuh tangan berarti anggota yang kedua Ketika ingin memasukkan dengan tanpa niat ikhtirof dia dia tidak niat menjadikan tangan ini sebagai cibuk Masukkan tangannya ke air yang kurang dari dua kolam Berarti tangan ini sudah terangkat hadasnya Kalau sudah terangkat hadasnya Tanpa niat untuk menjadikan tangan ini cibuk Berarti air itu sisanya mustakmal Makanya perlu niat ikhtirof Perlu dia menjadikan tangan ini cibuk Itu siapa caranya? Ya berita caranya kalau dia e, junub Sebelum dia ngambil apa setelah niat, nawa itu janabah. Sebelum dia ngambil air, ya, sebelum dia mengambil air dia niat iktiraf. Dia dia niat menjadi kentangan untuk cebuk. Kemudian dia mandi. Nah kalau nyiprat yang ada di anggota badannya dia ketika dia mandi nyiprat ke situ masuk ke air yang kurang dari dua. Dua gula, apakah jadi mustakmal? Tidak jadi mustakmal. Cuma itu nanti hukumnya masuk kepada hukum yang nanti bab akan dibahas. Yaitu apa? Air yang tohir, air yang suci yang mukhalid masuk kepada air yang sedikit dihukumi tohir atau dihukumi mutahir. Itu pembahasannya nanti. Kalau memang bisa merubah dengan ditakdir, berarti air itu jadi mustakmal. Kalau enggak, ya berarti tidak jadi mustakmal. Itu masuk pembahasan lain. Orang yang wuduk juga sama Ketika dia wuduk setelah Basuh wajah tiga kali Dia tanpa niat ikhtirof Terus apa caranya Berarti dia ketika ingin membasuh tangan Menjadikan tangan ini sebagai cibuk Dibasuh Kalau dia niatnya untuk menjadikan cibuk Berarti ketika memasukkan tangan ini Tangan yang ada ini tidak jadi Tidak terangkat hadasnya Kenapa? Karena ingin dibasuh di luar Ketika dibasuh di luar, nah air tadi tidak jadi mustakmal. Berarti tidak perlu apa? Tidak perlu takut kalau ada air sedikit, wah ini tidak bisa digunakan untuk wuduk. Bukan, air sedikit itu bisa digunakan untuk wuduk. Kalau kita ada niat ikhtirof seperti ini. Kalau dengan tanpa niat ikhtirof kita masukkan di tangannya, nah itu yang jadi mustakmal. Nah itu adalah masalah mustakmal. Berarti Apa? Di sini ada gambaran lain. Berarti kalau orang yang junub mandi di air yang sedikit bisa terangkat hadasnya, bisa. Masuk ke air semuanya sudah masuk, baru dia niat nawawi itu Rasul terangkat hadasnya. Lo apa jadi musta'mal? Musta'mal untuk yang lainnya, untuk dia sudah terangkat semua hadasnya. Orang yang lain yang mau mandi tidak bisa sudah jadi musta'mal itu air. Itu adalah pembahasan masalah ikhtiraf. Terus tadi dikatakan kalau dia dengan tanpa niat ikhtiraf masukkan tangannya, berarti jadi mustakmal kan? Akhirnya sudah jadi mustakmal, kenapa? Karena tangannya sudah terangkat hadasnya. Ketika jadi mustakmal, boleh ya mustakmal di royriyadihi, mustakmal untuk selain anggota tangannya, mustakmal untuk kepalanya nanti atau kakinya. Untuk tangannya boleh dimasukkan sampai sampai sikutnya. Tidak boleh disempurnakan. Kenapa? Yang mustakmal itu untuk selain tangannya. Kalau tangannya boleh diteruskan, karena mada malma mutaradid dan filma layukah mobilistikmal. Karena air masih nyambung dengan apa? Dengan anggota kan belum terpisah. Lebok na no tangani. Eman masukkan untuk mendapatkan kewajiban dari berat tangannya. Untuk sisanya doleh banyumaning. Kenapa? Karena itu air sudah jadi mustakmal. Ada pertanyaan uh, Mungkin Kesimpulannya begini Air mustakmal itu dili Dilihat daripada Dua hal Pertama Air yang sudah pisah Daripada anggota Yang wajib dibasuh Hah? Kedua Air yang sudah Digunakan Untuk mengangkat hadat Ini kita bahas hadat Ini tidak ada bahas najis Pembahasan pertama Yang sudah digunakan untuk Membasuh Yang digunakan untuk membasuh berpisah Daripada tempatnya Kalau dalam batas Yang wajib Berpisahnya Dalam batas yang wajib untuk dibasu Maka itu mayatur Seperti Berpisah air tadi itu melompat ya berpisah pindah dari telapak tangan ke Said ke mana ke lengan Tidak apa-apa Karena itu berpisah daripada tempat yang wajib Pindah berpisah lepas daripada telapak tangannya Tapi pindahnya ke tempat yang wajib juga Lah kalau memang tidak berpisah tapi mengalir itu bagian seluruh yang wajib eh, seluruh yang dikatakan bagian daripada yang yang yang, yang dibasu. Nah, kalau tangan misalnya tangan, tangan nih sampai mana? Ya sampai pundak sih ini sampai sampai lengan mengalir terus sampai melebihi lengan berarti masuk pundak Ya sudah dikatakan bisa sudah, walaupun tidak bisa airnya sih mengalir. Tetap sudah ini kalau butuh. Ini kalau butuh. Gimana kalau mandi ya kalau mandi yang sekiranya wajar air dari itu pindah dari wajah ke dada pindah dari muka yang brutuh, tidak tidak masuk akal loh kalau nggak dipindah dewi itu. Ya wajar nah, lah Nah kalau sudah pindah begitu boleh diratakan ke yang lainnya Baik. Kalau air di luar sekarang badan Kurang daripada guru akulah Kalau sudah digunakan untuk mengangkat hadat berarti akan jadi mustamal itu mau tidak mau dan musta'mal itu kalau wudu, al wudu setelah membasuh wajah. Bisa menjadi musta'mal itu. Membasuh wajah yang wajib kemudian mau mengangkat tangannya untuk membasuh tangannya. Lah, ini dimasukkan air kedua gula tangan ini. Kamu angkat jadi musta'mal ini. Kamu angkat jadi musta'mal. Ini masuk masih masuk jari jarinya, ya, yes. terus gimana? lah kalau bisanya cuma mengangkat tangan kamu ini yang kamu masukkan, lepo sampai tutup sikut. tangan ini berarti sudah terangkat, airnya tapi mustakmal. bagaimana nah, supaya yang jadi mustakmal? ah karena itu jangan niat kamu membasuk ke dalam air itu, ini disebut yang dimakan ilktiraf. niat mengambil air untuk membasuk ada di luar. Air yang kurang dari gula cukup nampik tanganmu tak apa-apa, tapi tidak niat butuh dengan tangan ini cukup banyudo. Ah, anda di luar kata no sudah faham ini ya Ini namanya Irtirol, jadi Irtirol itu masih tidak mengucap no Nawaitul Irtirol tak apa-apa, tapi ada menyatakan harus mengucapkan. Sing penting kamu tujuannya ngambil air untuk kamu basuh ada di luar wadah tadi itu. Jadi begitu. Nah, begitu juga mandi. Kalau mandi dari itu, bisa menjadikan istirahat setelah niat. Eh, bisa menjadikan masak setelah niat. Saya niat mandi jenabat. Konjempung lo no tanganmu. Setlah, Isawes. Konangkat jadi masak itu. Air kurang dua-dua gula. Terus gimana caranya? Ya, kamu jangan niat mandi ke dalam air itu. Niat cukup banyak lo. Maling lo baru dikelucur no ada di luar itu tempat enggak ada masalah itu. Airnya enggak musamal. Nih. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tolong. Kasih mic dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang berwudu atau mandi junub itu harus mendahulukan yang kanan daripada yang kiri? Eh, sudah. Uh, untuk uh, wudu nanti di situ ada kesunahannya, diantaranya kesunahan itu yaitu tayamun mendahulukan yang kanan. Hukumnya mendahulukan yang kanan itu adalah hukumnya sunnah Cuman sunnah untuk tangan dan untuk kaki Adapun untuk wajah tidak disunahkan tayamun Tidak disunahkan mendahulukan wajah yang sebelah kanan kemudian sebelah kiri Nggak. Yang disunahkan tayamun mendahulukan yang kanan yaitu tangan mendahulukan yang kanan Kemudian yang kiri, kemudian kaki mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri Adapun anggota yang lain tidak disunahkan tayamun hukumnya sunnah. Kalau wudhu ya, kalau mandi ada nanti setelah kepala bagian kanan dan bagian kiri nanti akan dibahas itu. Itu sunnah bukan wajib. Untuk pipi nggak usah pipi kanan dulu kemudian pipi kiri. Untuk kuping nggak usah kuping kanan dulu kuping kiri. Untuk mata kanan dulu tidak ada. Hanya kanan tangan dan kaki aja. Yang lain. Ada. Insyaallah fahamun. Ya, fahamun oh atau ya istighyun. Ya. Ada orang faham, ada orang malu. Malu bertanya berarti tidak ada tambahan ilmu. Ya. Ada yang faham. Nah. Masih masalah sudah cukup kepada junub atau mutawaddi saja sawaram sa'malan binisbati li ghairihi ya jadi itu maksudnya kepada mutawaddi atau junub Ya Itu kembalinya sebetulnya kepada Mutawaldi, cuman kalau seandainya Dia mendahulukan, oh enggak kepada Mutawaldi, karena untuk Anggota orang yang apa uh, Orang yang Mandi kan, anggotanya kan cuma Satu, jadi Bisa sih sebetulnya, se bukan Lihwairiyadihi, berarti kembali kepada Mutawaldi, kenapa kalau orang yang Mandi, berarti bukan Lihwairiyadihi Sama seluruh badannya, dia bisa Masuk, masuk ke tangannya Iya mah jadi berarti leh leh junub seorang mesti malan bernubatili kalau junub. Walaksa reaksiul maa liharaan akhar sahaja mesti malan bernubatili koiriatihi. Ia, kalau orang yang junub, ketika dia masuk kentangan, dengan dengan tanpa niat ekteraf itu mustahmannya jenis batil ya koi dihi atau lihati saja. Kalau sini ibarahnya... iya. Makanya kalau junus kan. Bak dania iya. Setelah niat kan berarti kan. Jadi mustahma langsung kalau iat kan berarti. Berarti itu kembali kepada wudhu. Kalau orang yang wudu ketika dia ketika orang masukkan tangannya karena anggotanya kan banyak. Untuk tangannya itu boleh dimasukkan sampai selesai. Untuk orang yang mandi ketika dia masukkan langsung jadi mustakmal Kenapa ya, kan anggotanya satu? Ya, Kalau seandainya li ghairi adhil mutawaddi wal junub berarti kalau orang yang jono berarti dia boleh langsung nyemplung sampai menyelesaikan kan tidak berarti tidak jadi mustakmal mustakmal untuk yang lainnya orang lain ada bayar berarti? Oke oke. Eh ya, kalau melihat dari kalimat setelahnya mutawaddi. itu, kan, falahu ayat silabi ma'fiha baki Kalau sudah melihat ini, ini khusus untuk yang mutawatik, bukan untuk yang junub. Ya, jadi kan memang utuan dari mutawatik eh, kepada sa'id sama eh, hingga ke sa'idnya, ya berarti khusus untuk mutawatik saja. Kalau untuk yang junub, kalau sudah masuk kafnya keluar, ya kaf itu aja yang terangkat tapi yang baginya enggak bisa walaupun air itu di di dalam kaf tetap enggak bisa. Zahirnya begitu ya. Iya. Zahirnya begitu. Tapi ada itu keterangan kalau seandainya junub tadi itu nyemplung seluruh anggota badannya setelah memasukkan eh, setelah setelah niat. setelah niat tadi itu bisa terangkat semuanya. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kalau kan? ibarahnya itu Setelah nah, dia masukkan anggota badan semuanya Baru dia niat Baru nah, terhadap Wa qalu bin nisbah ligari yadi Ay min baqi yati a'da il wudu' bin nisbah lil muhdif yati badan binisba ha? hmm del junub bagi tubuh badan kalau sudah kafnya masuk bagi tubuh badannya ya sisanya itu termasuk masuk berarti bisa berarti dan kalau sudah bisa kafnya saja yang terangkat berarti sisanya itu sudah bagiatul badan itu sudah musta'mal makanya kalau untuk yang bak, uh, melihat ke saidi hanya ini ini khusus untuk mutawaddi uh, ulangi lagi baranya yang junub waqalu binisbali ghairi yad i min baqiyati a'dha'il wudu binisbalil muhtath Awal dah lu bentuknya kan berarti niat ah. sampai sa'id itu ay, yang nanti ay. penjelasan berikutnya. Ah. Au bagi yatiil badan, ya. Bin nisbatil junub berarti ya, di sini bisa, ya benar. terangkat kafnya saja kalau seandainya yang masuk kaf. Nya langsung. Jadi mau tidak mau berarti bukan kepada junub itu wajib berarti. Ya. Nah. Cuman kalau setelah niat, sebelum niat dia kalau masuk. Sebelum niat, itu, sebelum niat masuk sudah langkah tadennya baru niat masuk fushshikila. Ya, sah. So. Jadi eh, itu kalau diterangkan di, itu begini, ada perbedaan antara orang yang berwudhu dengan oh, orang yang muhdith yang punya batal wudhu dengan orang yang junub. Kalau di air kurang dua gula. Kalau orang yang muhdith tadi itu yang batal wudhu memasukkan tangannya setelah basuh wajahnya sempurna. Jadi kan masukkan tangannya, ini berarti masih ada kesempatan untuk mengangkat seluruh tangan yang lainnya. Jempulung logabeh, berarti terangkat hadah tangannya aja airnya menjadi mustakmal. Tapi kalau orang junub setelah niat, setelah niat loh ya, niat mandi jinabat, masukkan kakinya ke air kurang dua, dua gulang, nggak bisa. Setelah itu nyemplung seluruh anggota badannya akan terangkat. Ya si kidek itu yang yang terangkat gitu loh Ini perbedaannya ya. hmm. Ini kan pengambilan air Dengan menggunakan kaf Telapak Nah yang jadikan soro mustamalan ini Tidak cuma bin Nisbah pada sisa al-baqiyah Tapi air yang di telapaknya ini bagaimana Ini yang di yang di, uh, Apa dihukumi disini Bin Nisbah lihoy riadihi Air ini adalah mustamal. Seperti kalau air ini digunakan untuk ke anggota tangan yang kiri ini ngambilnya dengan kanan menggunakan tangan yang kiri ini sudah diukur sama nggak bisa digunakan. Kalau tidak Tapi kalau dengan ikhtirof. sisa bagi saih ini ini masih belum yeah. sama yeah. karena mutaseul. Kalau tidak dengan niat Iya kalau tampan niat lu irtirof. Yeah. Iya. Kalau ini permasalahnya kalau nyemplungkan atau gimana kalau nyiduk tapi tidak pakai niat irtirof. Nyiduk tapi tidak niat irtirof ya ini boleh. Untuk dipakai ada di sekitar tangan itu. Kalau itu butuh itu. Kalau sekitar tangan yang yang dibuat eltiraf lah. Kalau untuk di untuk baso yang sebelah kirinya yang nyiduknya dengan tangan kanannya ya nggak bisa. Ya, kelas ya nih. Artinya ya sekiti daerah anggota itu aja ya. Naya. Nah, akhir. Tanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama yang perlu saya pertanyakan mengenai kondisi air antara maul tohir dan maul mutahayar atau dikatakan air mustakmal itu yang pertama air mustakmal itu satu kula yang kedua satu kula sehingga menjadi dua kula atau air mutahayar binajas dengan maul mustakmal satu kula dengan satu kula sehingga menjadi dua kula. Di antara kedua air tersebut, mana yang dikatakan asok atau air itu menjadi tohir, mutohir. Air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, untuk mandi junub, kita menggunakan air kurang dari dua gulam, misalkan air satu kendi seperti orang di tempat yang sulit air, misalkan di gunung, atau di padang pasir, kemudian ada air hanya cuma satu kendi itu apakah bisa untuk dipakai mandi junub. Yang ketiga, ada air dua gula, kemudian orang itu junub, terus langsung masuk ke dalam jeding seluruh tubuhnya dengan niat nawaitul bisel langsung masuk kemudian keluar apakah sudah dinyatakan suci. itu ya, untuk yang pertama itu Air yang mutagoyir Dengan air mustakmal Dicampur jadi satu kemudian jadi dua gula ya. Itu kemarin kan sudah dibahas Air yang mutagoyir Air yang berubah Seandainya air mutanajis Banyak Dikumpulkan jadi satu Mencapai dua gula Tidak ada perubahan Suci Suci mensucikan Air mustakmal Dikumpulkan jadi satu menjadi banyak Jadi Tahir mutahir, suci mensucikan Air mutanajis dikumpulkan jadi Dengan mustakmal, juga sama Kalau memang tidak ada perubahan Mencapai dua gula Tahir mutahir, suci mensucikan Untuk yang kedua Untuk yang kedua tadi Untuk air kurang apa? Satu kendi Untuk uh, dia masalah uh, Keluar dalam satu daerah Airnya tidak ada kecuali Satu kendi air, sedangkan dia junub dia dikatakan di situ kalau air itu tidak diperlukan untuk air minum, tidak diperlukan untuk dirinya karena kehausan, berarti wajib air itu untuk digunakan untuk mandi. Lalu terus siapa airnya kurang dari dua gulat airnya cuma sedikit tidak bisa membasuh seluruh anggota badan, wajib memakai yang mencukupinya. Dia basuh pakai dengan air yang kurang tadi, sisanya tayamum. Anggota yang tidak terbasuh diganti dengan tayamum terangkat daripada uh, hadas besarnya dia boleh sholat setelahnya kemudian yang ketiga tadi kalau orang yang junub sedangkan ada air kurang dari dua kula di bak mandi air dua kula oh air dua kalau kurang iya betul kalau air dua kula dia ada di bak mandi air dua kula kemudian dia masuk ke air dua k kula tadi dengan niat masalah kolam renang ya Kolam renang, dia mandi, nawaitu khusul janabah melbu melbubyor. Terangkat dah hadasnya. Kalau air kurang dari dua kula saja bisa mengangkat hadas besarnya dia, apalagi air dua kula. Kalau bedanya cuman, kalau air kurang dari dua kula, dia menyelam, dikatakan terangkat hadas besarnya, jika dia menyelam dulu kemudian dia niat. Nyelem, nawaitu khusul janabah, terangkat. Kalau air kurang dari dua gula boleh dia niat sebelum masukkan anggota badannya. Kenapa tidak ya, jadi lebih, mustakmal? Yang lebih itu yang, yang lebih dari dua gula. Kalau airnya seperti kolam renang gitu ya, ya. banyak dia niat sebelum masuk uh, masukkan anggotanya. Niat, gosul janabah air itu hmm. tidak akan jadi mustakmal. Ya. Kenapa? Karena air mustakmal itu kalau memang airnya sedikit air banyak air banyak tidak diukumi mustakmal. Afiom ya? Terakhir Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ingin tahu tentang Dua kula. Ukuran miniman dua kula itu Apakah Kalau diameternya 65 Kali 65 Kemudian Dalamnya 65 Itu minimum Biasanya kalau di umum-umum itu kurang dari itu atau kalau kita membuat jeding apa lebih dari 65 hmm. itu yang saya maksud. Oh, perjelasan. Terima kasih. E, sebetulnya nanti setelah ini ada pembahasan soal gulatan air dua dua kurang air dua kula air sedikit dan air banyak ada pembahasannya sendiri. Cuman air yang dikatakan banyak nanti kalau dihukum liter itu diperkirakan sekitar 217 liter. 217 liter itu air dua gola. Kalau ukuran dengan jarak, kalau kita mau bangun misalnya kamar apa bangun bak mandi, itu dikatakan sama ulama kalau memang tempatnya itu murabba' persegi empat diro wa rubuk sekitar 65 ya. 60 60 cm. Ya, 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm kedalamannya. Itu kalau dua gola, lebih baik dilepeni. Ya kalau itu air banyak sampai meluap baru dikatakan dua gula kalau seperti itu jaraknya. Kalau di lebih lebih besar lagi ya, lebih daripada 60 cm walaupun air itu tidak banyak masih mungkin bisa dikatakan air banyak. Air dua gula Di ada pembahasan untuk berikutnya lebih terperinci nanti. Saya kira